Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana lihada Wa ma kunna li nahta an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu basyari kalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal-lazina amanu, taqullaha haqqa tuqatih Wala tamuqinna illa wa'antu muslimon Amma ba'adhu fa'inna asbaq al-hadith kitabullah Wa fara al-hadith hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa wa kullu muhadasatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar gibuh pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara bentuk syirik yaitu sihir dengan Rincian penjelasannya bahwa sihir itu sesuatu yang termasuk salah satu bentuk sirik. Kedua, sihir itu real nyata diakui oleh ulama-ulama ahlu sunnah berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih sampai nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah tersihir dan terkena sihirnya rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan kemaksuman beliau Kita juga sudah menjelaskan hukum sihir bahwa ahli sihir itu kufur juga hukuman atau sanksi bagi ahli sihir dan terakhir kita bahas kemarin tentang mengobati sihir dengan sihir yang disebut dengan nusrah <tuh> intinya haram adapun mengobati sihir yang disyariatkan adalah dengan rupiah syariahnya ta'awud dan doa-doa yang disyariatkan sekarang kita teruskan ke bentuk perbuatan sihir yang lainnya yaitu atanjin At wa annu min anwa ishir yaitu ilmu nujum atau ilmu perbintangan dan ini termasuk diantara jenis semi sihir ilmu nujum ada beberapa jenis diantaranya adalah ilmu nijum yang paling tinggi nilai syuriknya adalah apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala mereka Para penyembah afwan, Para penyembah bintang Nujum nah, itu kan bintang Apa yang dilakukan oleh para penyembah bintang Mereka meyakini Bintang-bintang Yang ada di langit Besar sekali pengaruhnya Kepada kehidupan di bumi Lalu mereka membangun rumah-rumah Dan membuat patung-patung di rumah tersebut Dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama bintang Lalu mereka membuat cara-cara khusus untuk menyembah bintang tersebut menyembah patung yang dinamai dengan nama-nama bintang tadi. Nah ini adalah yang paling tinggi nilai syiriknya. Pelakunya paling musrik karena penyembahan kepada bintang. Kedua jenis ilmu yang kedua. Ada juga yang membuat tulisan huruf-huruf abjad Setiap huruf abjad itu diberikan angka tertentu Seluruh nama-nama Nama-nama manusia Setiap huruf diberi angka Angka tertentu Dan seluruh nama-nama manusia Bisa dirama Dengan Angka-angka tersebut Umpamanya namanya Ujang Ujang ini kan lima huruf U angkanya berapa J angkanya berapa A, angkanya berapa N, D juga angkanya berapa lalu dijumlah. Dengan itulah mereka kemudian meramalkan nasib orang itu. Dihitung juga waktu dan tempat. Waktu dihitung juga berdasarkan nama waktu itu per harinya atau tanggalnya bulan atau tahun lalu dihitung berdasarkan angka dari huruf-huruf nama waktu tersebut lalu dijumlah lalu dirama apakah waktu tersebut baiknya untuk hajatan baiknya untuk bisnis memulai bisnis untuk membangun untuk ini dan itu termasuk tempat segalanya ini yang kedua ketiga ada lagi jenis ilmu nujung dengan melihat pergerakan bintang dan peredaran bintang di langit melihat juga kapan dia terbit, kapan dia tenggelam, hilang melihat kapan bintang-bintang itu bersatu dalam pandangan dia di bumi atau kapan dia berpisah. Mereka meyakini semua bintang tadi memiliki pengaruh. Dan pengaruhnya itu sampai kepada siupan angin, bahkan kenaikan atau penurunan harga-harga di bumi harga-harga, harga barang harga BBM iya, jadi pergerakan bintang di langit kemana bintang itu bergerak kapan tenggelamnya atau hilangnya atau munculnya itu berpengaruh kepada tiupan angin Berpengaruh juga kepada badai Berpengaruh juga kepada adanya eh, Apa namanya Terjadinya bencana Berpengaruh juga kepada Harga-harga Iya harga barang, harga sembako harga barang, harga kendaraan harga BBM mungkin juga termasuk harga diri berpengaruh makanya ada peramal yang menyatakan oh nanti harga-harga akan naik harga-harga akan naik hanya karena melihat pergerakan bintang di langit Ada lagi yang melihat kepada kedudukan bulan Bulan memiliki pengaruh juga Cuma pengaruh bulan berbeda dengan pengaruh bintang Yaitu tentang nasib manusia ada manusia yang bisa diramalkan melalui kedudukan bulan Apakah dia ini akan bercerai atau tidak dengan pasangannya Kalau yang selama ini menjomblo Apakah akan punya pasangan atau tidak Di bulan, di waktu tersebut Apakah dua orang yang tadinya sah sahabat dekat akan menjadi pecah bermusuhan Atau semakin erat Apakah yang tadinya Saling gontok gontokan akan Akur, damai, ataukah tidak Mereka meramalkan Nasib-nasib manusia tersebut Dengan melihat Kedudukan bulan Itulah empat jenis Ilmu dan ini bukan hanya empat Yang lainnya banyak Cuma itu contoh Lalu bagaimana hukum Semuanya itu Tadi dijelaskan bahwa ilmu Nujum ini termasuk bagian dari sihir Tentu saja Haram Rasulullah alaihussalat wassalam Dalam hadis Yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Hirmi Dalam kitab Al-Jani Usawir Menyatakan Manit Tabasa syu'batan minan nujum Faqadik Tabasa syu'batan minas sihr Zadamazad Siapa yang Melakukan salah satu Jenis ilmu nujum Mempraktekan Salah satu Bentuk ilmu nujum Berarti dia sudah melakukan Salah satu praktek sihir zat dan Zad, dia akan bertambah sesuai dengan pertambahan keterlibatan dia dalam mempelajari ilmu itu jadi termasuk sihir apa siapa yang melakukan atau mempraktekkan salah satu dari ilmu nuju berarti dia sudah melakukan salah satu bentuk sihir Dalam hadis lain Yang juga Sahih Riyad Imam At-Tirmidhi Akhafu ala ummati min thalath Haifal a'immah Wa imanan bin nujum Wa takdiban bil qadar Ada Tiga hal yang aku Takutkan menimpa umatku Pertama Adalah kesesatan para penguasa, para imam, para pemimpin. Karena sesatnya pemimpin bisa menyeret kesesatan kepada para pengikutnya juga. Kedua, beriman kepada nujum, kepada ilmu perbintangan. Dan yang ketiga, mendustakan takdir. Orang-orang yang mendustakan takdir disebut dengan sebutan Qodariyah Qodariyah inilah yang ingkar kepada takdir Baik sebagian ataupun seluruhnya Tiga hal inilah yang Dikhawatirkan Oleh Rasulullah Sosom akan menumpah umatnya dan ternyata sudah Di kalangan umatnya ada yang Mempraktekan ilmu nujung dan percaya Seperti sekarang ini Ada yang secara khusus disebut ilmu ramalan bintang Atau yang disebut dengan horoskop Zodiac so, Kalau umpamanya Sekarang Bulan apa? Februari Orang yang lahir bulan Februari Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian berarti bintangnya Oh, bulan-bulan oh, oh, Sagittarius, siapa? Ah Minggu ini Rizki akan agak seret Asmara akan amburadul Pekerjaan Akan terhambat Lancar atau lancar sedikit ah, Dan seterusnya itu diekspos di media cetak, media elektronik, baik TV, radio, atau internet, majalah, atau koran bahkan HP juga. Ini dilakukan oleh mayoritas umat, dan bahkan dijadikan sebagai ajang bisnis, ketik, reng, spasi, ramah, kirim ke anu-anu-anu itu yang berbintangan eh, itu adalah termasuk sihir tidak boleh iman kepada nujum banyak iman ke, uh, mendustakan takdir banyak penguasa yang sesat, tergelincir dan bolin juga banyak tiga hal yang dikhawatirkan Rasul alaih salatu wassalam sudah terjadi Berkata Qatadah Rabbihullah, Innam jālillahu Subhanahu hadhhih Nujum li thalathikhisa. Allah menjadikan bintang-bintang ini hanya untuk tiga perkara. Fungsi bintang ini tiga aja dalam Al-Quran. Pertama, jālalah zinatun disama. Allah menjadikan bintang ini sebagai hiasan bagi langit. Karena adanya bintang, langit menjadi kelihatan indah, bagus. Kedua, wajah Allah yuhdabihah dijadikan sebagai pemberi petunjuk, bukan. Yang kedua, itu yang ketiga nanti. Pemberi petunjuk waktu dan arah para nelayan. Tahu arah, tahu waktu Di tengah lautan tanpa kompas Hanya melihat posisi bintang Orang dulu di Padang Pasir Sama seperti di lautan Tidak tahu mana timur barat Utara selatan Tidak tahu waktu kalau malam Lihat aja bintang Mereka tahu dan yang ketiga, wajah Allah harus juman Allah menjadikan bintang ini sebagai alat pelempar syaitan. Tiga, sebagai hiasan, sebagai pemberi petunjuk dan sebagai alat pelempar syaitan fa man fiha ghayra dhalik faqad wa akhtha'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la siapa orang yang memperlakukan bintang di luar ketiga hal itu contohnya untuk meramal umpama berarti dia telah berkata dengan ro'yunya dan dia telah terjerumus ke dalam kesalahan Dan dia telah memaksa-maksakan diri dalam hal-hal yang dia tibuk Siapa yang memperlakukan bintang di luar ketiga hal tadi? Berarti dia telah berkata dengan rakyunya Dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan dia sudah memaksa Dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan Pertama kan sudah bicara dengan ro'yu Kedua dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan Ketiga dia sudah memaksakan diri Memaksa-maksakan diri Kesalahan Kedua terjerumus ke dalam kesalahan Ketiga memaksa-maksakan diri Berbicara Tentang sesuatu Tanpa ilmu Termasuk Menjadikan bintang sebagai Bahan ramalan Atau alat ramalan Untuk meramal sesuatu Sehingga ilmu perbintanganlah Ilmu yang haram Tidak boleh Mempercayainya tidak boleh Sekalipun iseng-iseng baca jangan bu Sebab ada orang Yang tidak percaya sama sekali dengan ramalan bintang Suatu saat ada di koran atau majalah Karena nganggur iseng-iseng dia baca Sambil tidak yakin kepada isinya membacanya dia sambil diketawa, sambil ketawa ketiwi sambil melecehkan oh saya, saya lahir tanggal sekian bulan anu coba bintang saya berarti anu oh ramalan minggu ini untuk saya gimana? rezeki begini jodoh begini pekerjaan begini dan seterusnya dia tidak percaya sama sekali sambil melecehkan itu tidak, ya, tidak percaya sama sekali Sudah disimpan, pergi Apa yang terjadi? Yang terjadi dia mengalami Kejadian seperti yang dia baca dalam ramalan tadi Oh, benar juga tadi ya. Ah, ini kebetulan saja benar sebab dalam ramalan tadi hari ini kamu akan memperoleh rezeki yang enggak disangka-sangka itu. Benar ada yang ngasih uang sejuta. Duh, benar ramalan tadi. Ah, itu kebetulan aja. Terus saja umpamanya dia berjalan lagi. Ternyata ada seorang wanita yang tiba-tiba menyatakan I love you. <tuh> Duh, ramalan tadi menyatakan akan dapat jodoh yang enggak disangka-sangka. Benar juga. Oh mungkin ini kebetulan benar Jalan lagi Pas jalan ketubruk tubruk beca benar, benar. Loh Ramalan tadi menyatakan Hati-hati akan ada musibah yang tidak diduga Oh ini beca Ternyata tiga-tiganya benar Akhirnya dia ada sedikit Tidak per... ya, salah-salah amat Ramalan itu Mulai percaya dia Jadi walaupun usul jangan itu secara tidak sadar tidak terasa akan menyelipkan sedikit kepercayaan kepada hal tersebut dan ini sesuatu yang berbahaya. Jadi jauhilah ilmu perbintangan termasuk ramalan bintang, horoskop zodiak karena itu termasuk di antara jenis ilmu sihir yang diharamkan. Inilah poin yang ke delapan diantara bentuk syirik yaitu sihir apa? Ramalan. oh ramalan cuaca uh, ramalan cuaca bukanlah ramalan, sekarang sudah dirubah uh, istilahnya dengan prakiraan cuaca nah itu bukan didasarkan kepada itu, tapi berdasarkan perhitungan dari pengalaman-pengalaman Yang sudah puluhan atau mungkin ratusan tahun Yang dikembangkan oleh ilmu ini Jadi melihat suhu udara sekian Kondisi angin bertiupnya dari mana ke mana gitu ya. Kemudian eh, Kadar air di dalam udara Yang dibawa oleh angin tersebut Gimana akhirnya begini-beni Itu bukan ramalan, tapi perkiraan sama aja dengan kita melihat Wah ini sudah mendung begini Umumnya puluhan kali atau ratusan Atau ribuan kali pengalaman hidup kita Kalau begini pasti hujan Apakah itu meramal? Bukan Tapi itu memperkirakan Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah Dan pengalamannya Berdasarkan pada bukan sekali dua kali Tapi ribuan kali Jadi Ramalan cuaca bukan termasuk Ramalan yang dilarang Atau yang termasuk hal tadi Makanya sekarang berubah Tidak lagi ramalan cuaca Tetapi prakiraan cuaca Kesembilan Di antara bentuk syirik Adalah al Atau pedukunan al Karena itu perdukunan Dukunnya disebut Kahin Kahin Apa arti kahin atau dukun Awalnya Pada asalnya Dukun adalah orang Yang didatangi oleh setan. Dari kalangan bangsa jin Orang yang didatangi oleh setan dari kalangan bangsa jin Setan yang datangnya itu dari kalangan bangsa jin Yang sudah mencuri dengar berita gaib dari langit Lalu Berita Orang yang didatangi oleh syaitan Dari kalangan jin yang sudah Mencuri dengar berita Dari langit Lalu berita Dari langit tersebut Dibisikan kepada orang itu Itulah dukun Surah As-Syu'ara 221 Menyatakan Hal unad diukum Ala man tanazalah syaitin Alaman Tanzinu Sayatin As-Syuara Ayat 221 Tanzinu ala kulia faqin ahim Mau gak Aku beritakan kepada kalian Kepada siapakah Syaitan akan turun Dia akan Turun kepada setiap Pendusta dan pendosa jadi kepada ahli ibadah, ahli taat Ahli iman, ahli amal Syaitan tidak akan dekat-dekat Setan akan turun kepada orang yang pendusta dan pendosa Jadi inilah asal makna dukun Kemudian sama saja Sebutan dukun juga ditujukan kepada orang yang mengklaim mengetahui hal-hal gaib. Dukun juga ditujukan kepada semua orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. walaupun mungkin gak ada setor yang datang kepada dia, dia ngarang-ngorong aja seperti umpamanya dia bisa mengetahui jumlah pasir yang ada di tanah tanpa menghitung padahal jangan akan yang ada di tanah satu ember pasir coba hitung atau juga merama dengan bintang seperti yang tadi disebutkan dan yang lain-lain. Jadi semua orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib itu adalah dukun. Ada barang kecurian, lari ke dukun. Oh, kata dukun ini disembunyikan ni barang oleh jin anu. Para peneliti dempet Padahal kita tahu yang gaib haram diyakini haram dipercayai kecuali kalau yang gaib itu bersumber dari Al-Quran atau Hadis yang sahih. Yang gaib haram diyakini haram dipercayai alias wajib didustakan. Kecuali Kalau hal yang gaib itu Bersumber dari Al-Quran Atau hadis yang suhai Al-Quran banyak berbicara Hal yang gaib Tentang surga, tentang neraka, tentang jin Tentang malaikat, tentang Allah Tentang Hari kiamat Itu semua gaib Tapi wajib kita Percaya Karena yang menerangkan adalah yang mengetahui hari yang gaib yaitu Allah. Hadis juga banyak berbicara tentang hari yang gaib, tentang surga dan neraka, tentang masa yang akan datang, munculnya Dajjal, Rasulullahi alaih akan munculnya umpamanya api dari arah syam pada menjelang hari kiamat akan munculnya dabah dari perut muni akan terbitnya matahari dari sebelah barat itu semua yang gaib umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, itu gaib karena belum terjadi tapi karena yang gaib itu dikata, eh, dikatakan oleh Rasul sel atas perintah wahyu wajib kita percayai surah al-jin menyatakan alimul Fala falayudhiru ala gaibihi ahada illa maniratabah min rasulin dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diribainya Kepada dukun Allah tidak memberitahu hal yang gaib Ini harus dipegang dipeganggu Yang gaib hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya Selain dari Allah dan Rasul jangan dipercaya Itu aja. Jadi kalau kita menerima berita Hal yang gaib Buktinya ada Saksinya banyak Tapi menyangkut hal yang gaib Tidak boleh kita percayai Baru-baru ini atau sudah lama Beredar, ada VCD Tentang apa yang dialami oleh para penambang Di sebuah tempat menggali sampai kedalaman sekian ratus meter Ke bawah tanah gitu dia Mereka mendengar suara Orang-orang yang Diagam di alam kubur Mencurit-curit di antara ceritanya itu terdengar ada takbir. Saya juga dengar, saya juga lihat. Maksudnya bukan lihat kenyataannya ke tempat penambangan, bukan. Di, di internet, saya lihat. Saya dengar dengan seksama. Oh, ini jelas-jelas bukan. Jelas-jelas itu palsu. Kalau toh benar, bu, umpamanya Ini memang bisa memperkuat Bahwa alam kubur itu Ada, tapi ada Sisi berbahaya Yang Amat sangat fatal Akibatnya bagi kaum muslimin Sisi bahaya Yang pertama, nanti mereka Akan mempercayai hal yang Gaib, selain Yang bersumber dari Quran dan Sunnah Ini kan alam kubur Gaib adab kubur juga gaib nah yang gaib ini kita percayai melalui selain Quran Sunnah, melalui tayangan video atau film atau VCD seperti itu kedua orang kalau mendengar ini jadi yakin adab kubur itu ada tapi apa akibatnya, kalau ternyata semua itu rekayasa Buatan, bohong bohongan diselidiki oleh ahli telematika umpamanya menyatakan ini bohong ini, tidak benar ada video ini nanti orang yang sudah percaya kepada azab kubur jadi hilang lagi ke person, oh tidak ada kalau begitu azab kubur itu bohong itu sudah diteliti oleh ahlinya ternyata bohong jadi tidak boleh kita Meyakini hal ga'in Tanpa bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nah Tadi dikatakan bahawa Dukun adalah orang yang did Didatangi oleh syaitan Dari kalangan bangsa jin Yang mencuri dengar berita dari langit Apa memang Jin itu bisa mendengar Berita dari langit Jawabnya iya Al-Quran yang menyatakan begitu Tapi itu dulu Sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum Islam datang Sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diangkat menjadi Rasul Para jin Begitu leluasa Mencuri dengar Berita dari langit Jadi di langit itu apa yang akan terjadi esok Difirmankan oleh Allah Besok akan kejadian begini Sifulan akan begini-begini Firman Allah didengar oleh malaikat Yang ada di langit ketujuh Oleh para malaikat Di langit ketujuh Dibicarakan antar sama mereka Terdengar dari langit ke-60 Sampai langit yang pertama Yang terdekat dengan dunia Dibicarakan. Kadang jin mendekat ke langit itu Untuk apa? Untuk mendengar, mencuri dengar berita itu Allah menjelaskan dalam surah jin ayat 8 sampai ayat 10 Wa anna lamasnas sama'a fawa dadana ha muliat harasan shadida wa shuhuba wa anna la nadri asharru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kata allah zil berkata kami bisa menyentuh langit Dan kami dapati langit itu dipenuhi oleh para penjaga yang garang dan bola-bola api Dan semuanya kami tidak tahu Apakah keburukan yang diinginkan oleh orang yang ada di muka bumi Ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu jadi, ayat ini menjelaskan syaitan dari kalangan bangsa jin bisa ke langit. Dan menyentuh langit. Syaitan seri menyatakan, Wa anna lamasna sama kami menyentuh langit. Di ayat yang sebelumnya, ini ada ayat yang kelihatan, Wa anna lamasna sama fa wajadna ha muliat harasan syaitan wa anna kunna wa minha maqaidal lisan faman yastamilan yajid lahu sihaban ayat itu yang ke-9 ya. Wa anna kunna naqud minha maqaidal lisan dulu kata bangsa jin ini ada dalam surah jin ayat yang ke-9 Dulu kami memiliki Pos-pos untuk Mencuri berdengar berita Dari langit Ada pos-pos, mereka membuat pos Terus Kata Jin juga dalam surah itu Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Dalam surah Jin ayat yang ke-9 Fama yastani il'an Sekarang nah, Sekarang itu maksudnya setelah ayat Al-Quran diturunkan setelah Nabi Soslam diangkat menjadi Rasul setelah diutusnya Muhammad sebagai Nabi. Famiyas dan ilam sekarang siapa orang yang mencuri dengar berita? Ya jidulah shihabar rosoda dia akan menemukan bola api yang terus mengincar dia. Ilah perbedaan keleluasaan jin. Untuk mencuri dengar berita dari langit Antara Sebelum diutusnya Rasulullah SAW Dengan setelah diutus Kalau sebelum diutus mereka leluasa Gak ada yang menjaga Gak ada bola api Bisa mendengar berita apapun Dari langit Umpamanya, Dari langit itu dikatakan Sifulan besok akan dapat Uang satu miliar Umpamanya Terdengar ini oleh syaitan Oh, si si fulan besok akan dapat 1 miliar. Cepat jaturin ke Bung. Cepat datang ke dukun, ke sesoohah. Lalu kedukun itu dibisiki besok si fulan akan dapat 1 miliar. Akhirnya mereka kerjasama Si setan mendatangi orang yang dapat Akan dapat uang satu miliar itu Lalu dibisikan ke dalam dadanya Kalau kamu mau untung Mau berizki yang banyak Coba kamu tanya-tanya ke dukun itu tuh. Dibisikan Bisikannya itu tanpa terdengar suara di telinga Inilah yang disebut dengan waswas -was. Kata Imam Ibn Khayyim Waswaslah bisikan setan ke dalam hati manusia Tanpa terdengar suaranya oleh telinga Tiba-tiba muncul saja ide tersebut, ide buruk pasnya juga, karena yang mehembuskan ide itu adalah syaitan, muncul ke iya, saya mau nanya ke dukun itu, siapa tahu dia bisa meramal nasib saya datanglah dia ke dukun itu dukun sudah dapat info kan dari syaitan oh, kalau kamu mau mendapatkan rezeki, coba kamu siapkan ayam putih tujuh ekor kain putih 7 meter, beras putih 7 kilo, serba putih, bawa ke saya dijamin kamu dapat 1 miliar, dipenuhi benar dapat, padahal tanpa dia kedukun juga pasti akan dapat, satu kata-kata yang benarnya, hubuan kata-kata dusta, yang benarnya lah kamu dapat 1 miliar itu benar, tapi eh, kedustaannya itu, yang mengikutinya yang jauh lebih banyak Jadi dulu Jin begitu leluasa Tapi Setelah Nabi sekarang diutus Dibangkitkan Mereka tidak seleluasa dulu Tapi nyentif-nyentif masih suka Gimana? Yang nyentif bilang Masa nyentifnya di WC? Dalam Sahih Bukhari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Saala naasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-kuhhan Faqala innahum laysu bishay'. Qalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna bishay' haqq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu min al-haqq yakhthifuha jinnu fiyqartiruha di ujung wali ini tquerquerat burjat, fyihtaritun maha aksan minatikadah. Kata Aisyah orang-orang bertanya kepada Nabi sesungut tentang dukun. Kata Nabi dia tidak apa-apanya. Innahum layy subi Shay tidak apa-apanya dukun itu. Orang-orang berkata ya Rasulullah mereka suka berbicara tentang sesuatu secara benar, ramalannya benar. Apa yang dikatakannya itu banyak terbukti. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah satu kata yang hak yang dicuri disambar oleh jin, oleh jin dibisikan ke telinga walinya yaitu si lalu dicampurlah satu kata yang hak tersebut dengan ratusan kata-kata dusta. Itu kata Nabi SAW. Makanya kadang ramalan ada benarnya, ada kenaknya. Tapi yang melesetnya jauh lebih banyak. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Iza qadallahu al-amra fissama darabati al-malaikatu bi'ajmi hatiha khud'anan bi'kawlihi. Apabila kata Nabi SAW Allah menetapkan suatu urusan di langit Maka malaikat mengepakkan mengepak, sayap-sayap mereka Karena tunduk kepada firman Allah tersebut Sampai ketika Hilang ketakutan dari hati mereka Dari hati para malaikat jadi para malaikat begitu besar takutnya kepada Allah Mereka begitu khusus mendengar perintah Allah Dan begitu Allah berfirman itu mereka takut Setelah takut, para malaikat yang ada di bawahnya bertanya Mada qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kalau para malaikat yang menjawab, Al-Haq wa huwa al alil kabir. Yang dikatakannya adalah kebenaran. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Maka terus dikatakan, isi dari perkataan Allah tersebut oleh para malaikat di langit. Lalu terdengarlah, Obrolan malaikat itu oleh jin pencuri berita pencuri obrolan tersebut. Adapun disebutkan oleh Nabi Wa Mustariqus Samiha karena Babuhu Fokobat. Adapun jin pencuri berita tersebut seperti itu tuh. bertumpuk satu sama lain di atas yang lainnya. Sofwan, bin asal yang yang menceritakan BWF ini kemudian mempraktekannya dengan menumpuk-numpukan kedua telapak tangannya yang satu di atas yang lainnya terus begitu lalu si jin yang ada paling atas yang mendengar ucapan obrolan para malaikat menyampaikan ke jin yang ada di bawahnya jin tersebut menyampaikan lagi kepada jin yang ada di bawahnya begitu terus sampai mereka memberitahukan berita itu kepada tukang sihir atau ke tukang dukun kadang-kadang <tuh> Bola api menyambar mereka sebelum sampai ke dukun Kadang-kadang mereka sampai terlebih dahulu ke dukun sebelum bola api menyambar Jadi sudah sampai dulu itu bisikan ke dukun baru mereka disambar oleh bola api Jadi walaupun sekarang ini sudah ada bola api dan dijaga oleh para malaikat mereka masih bisa, kadang-kadang masih bisa lolos untuk mencuri dengar berita Lalu satu kata yang benar dibungi oleh ratusan kata-kata dusta Oleh karena itulah, maka terkadang omongan sedukun si ada yang kebetulan benar Tapi super jarang sekali keberhasilan jin tersebut dibanding masa-masa dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul kalau dulu begitu merajalela kalau sekarang enggak nah kadang-kadang si dukun itu enggak ada berita dari setan dari jin yang menjadi sahabatnya, tetapi masa dia nganggur akhirnya dia tetap meramal tapi dengan remah ramalan yang tidak berdasarkan info yang benar, singkat jauh lebih banyak melesetnya daripada dukun-dukun pada masa yang lalu. Itulah kinerja dukun yang bekerja sama dengan setan dari kalangan bangsa Cina. Lalu bagaimana hukumnya dukun? Dukun itu jelas kafir Dia wali setan Dan setan tidak akan memberikan bisikan Kecuali kepada orang yang sudah dianggapnya sebagai wali bagi dirinya Kekasihnya Teman terdekatnya Surah Al-An'am 121 menyatakan Wa inna syayatina layuhuna ila awliya'ihim sesungguhnya setan benar dengan mendengar ah eh, benar-benar memberi wahyu kepada wali-wali mereka memberikan bisikan kepada wali-wali mereka jadi yang didatangi oleh setan hanyalah wali setan teman akrab kekasih setan dan setan tidak akan mengasihi berteman akrab kecuali dengan orang-orang kafir zaman dahulu ada mantan-mantan dukun yang kemudian tobat masuk Islam. Setelah tobat masuk Islam, setan tidak lagi datang kepada dia. Contoh umpamanya di zaman sahabat yang tadinya dukun, contohnya ada orang namanya Sawad bin Qarib berobyalahuan. Sawad bin Qarib dia tadinya dukun lalu masuk Islam dan meninggalkan praktek perdukunannya, ilmu-ilmu perdukunannya dibuang semuanya. Setelah dia masuk Islam, setan tidak pernah lagi datang kepada dia. Ini menunjukkan bahwa setan di zaman jahiliyah tidaklah datang kepada dukun-dukun itu kecuali karena kekufuran si dukun itu kecuali karena si dukun itu menjadi orang terdekat dengan setan walinya kekasihnya buktinya setelah si dukun itu masuk Islam setan tidak datang lagi lalu setan pun menyebabkan si dukun itu menjadikan dirinya serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hal yaitu mengaku, mengetahui hal yang gaib padahal yang gaib adalah monopoli Allah subhanahu wa ta'ala sekarang jangankan dukunnya orang yang datang saja kepada dukun sudah dianggap kufur, sebagaimana perkataan Nabi saw dalam hadis yang Sahih red Imam Atihr Midi manata arrofan au kahinan fasodka hubimayaku fakadka faromu bima ungzila ala Muhammadin saw. Siapa orang yang datang kepada peramal atau kepada dukun? dan mempercayai apa yang diomongkan oleh si dukun itu berarti dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang datang kepada dukun saja sudah dianggap kufur, apalagi dukun yang didatanginya. Oleh karena itulah maka dukun adalah kafir. Adapun mendatangi dukun ada tiga jenis dan tiga hukum berbeda hukum bagi ketiga jenis mendatangi dukun ini. Pertama, kalau mendekati atau datang kepada dukun. untuk bertanya lalu tidak percaya kepada apa yang diomongkan oleh dukun itu datang bertanya dan tidak percaya maka orang seperti ini sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak percaya Walaupun sekedar iseng, ah iseng saya ingin tahu ni dukun ni benar le? Setelah bertanya, dijawab dia nakak Melecehkan dukun. Salatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Sama sekarang tidak perlu mendatangi dukun. Ada alat yang bisa berhubungan dengan dukun, yaitu apa? HP, SMS ketik reg spasi ramal kirim ke anu-anu itu sama aja dengan datang kepada dukun karena intinya bukan datangnya tapi bertanya ya sekarang datangnya bisa dihindari tapi bertanya nya tetap dilangsungkan melalui telepon, melalui SMS, melalui internet melalui segala macam alat komunikasi canggih pada zaman sekarang Walaupun sekedar isu Tidak boleh Ini jenis pertama Jenis kedua datang kepada dukun eh, Jenis yang pertama tadi Berdasarkan sebuah hadis Nabi imam SAW Menata arrafan Fasa'alahu ansain Lam tuqbal lehu Salatu arba'ina laylah siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepada dia tentang sesuatu salatnya tidak akan diterima selama 40 hari kedua ada orang bertanya kepada dukun bertanya lalu membenarkan percaya kepada omongan si dukun orang ini kafir Berdasarkan hadis yang tadi dikemukakan Siapa yang mendatangi peramal atau dukun Lalu percaya kepada apa yang diomongkan si dukun itu Berarti dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan Kepada Muhammad SAW Ini jenis yang kedua Lebih berat dibandingkan yang pertama Yang pertamanya sudah berat yang kedua lebih berat. Yang ketiga ini yang bagus yang harus dilakukan yaitu datang kepada dukun untuk membongkar kebatilan si dukun dan mendakwahinya, menasihatinya agar dia berhenti dari praktek perdukunan. Dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah hadis-hadis Nabi s.rm tentang masalah itu agar dia taubat dan itu tentu saja mengandung resiko apa resikonya ribut sama si dukun itu kalau dukunnya itu bisa nyantuk bisa disantuk dia kalau dukunnya tersebut bisa apa memiliki banyak anak buah preman bisa diserbu sama anak buah premannya. tapi yang namanya dakwah gak ada yang kosong dari resiko makanya perlu diingatkan kalau orang mau melakukan hal ini, pertama berkali dengan ilmu, agar dia bisa menjelaskan masalah ini dengan sedetil, semendalam, semaksimal yang dia bisa, agar jadi jalan hidayah bagi si dukun itu. Ilmu tentang isi yang akan di Jelaskan Yang kedua ilmu tentang metodologi Menyampaikan Cara berdakwah yang bag Bagus baik Setelah mengetahui Berbagai macam hal yang berkaitan Dengan apa yang akan dilakukannya Yang ketiga ilmu tentang Karakteristik sidukun itu Setelah hafal Karakteristik dia bisa Menerapkan cara yang pas Untuk mendakwah sidukun itu Itu minimal. Lebih bagus lagi dia bersiap-siap latihan bela diri dulu. Kalau-kalau nanti si premannya mengeroyok dia, minimal dia harus melatih secara fasih sebuah jurus yang hebat, yaitu langkah seribu, biar bisa selamat. Kalau dia dikejar-kejar oleh preman yang mengelilingi. Jadi itulah penjelasan tentang dukun sebagai poin yang kesembilan diantara bentuk-bentuk sirik yang sudah kita jelaskan sejak awal. Nah, sudah hanya sembilan jenis sirik yang dijelaskan di dalam kitab ini bu, uh, dan. Dengan selesainya penjelasan yang barusan Selesai pulalah Penjelasan Bab dua tentang masalah syirik dan jenis-jenisnya Itu juz yang pertama Bab Dua bab Nah juz yang kedua Mengandung Penjelasan tentang tiga hal yang menjadi inti dari agama ini. Dengan tingkatan-tingkatannya. Judulnya adalah Islam Iman Ihsan. Islam Iman Ihsan ini menyita porsi waktu terbesar dalam bab ini. Ini belum tentu dua tahun tamat. Bab ini. Bab Islam, Bab Iman dan Bab Ihsan belum tentu 2 tahun tamat Tapi kita harus sabar Ya, untuk pemisah antara bab tadi dengan bab ini Juga untuk menghindari kejenuhan Kita break dulu untuk bertanya-jawab tentang hal-hal tadi ya, Bu? Sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan tentang Islam alam. Silakan kalau mau bertanya sambil silakan diminum dulu minumannya ada minuman di sana? Iya. Nah, di Ihram ada. Silakan minum akuan. Bagaimana Ini ada pertanyaan pertama? Bagaimana harus dijawab jika ada non-Muslim bertanya dari mana kamu yakin bahwa Al-Quran itu ialah dari Allah dan bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Rasul Allah? Apakah kamu yakin itu semua karena Allah langsung memberitakan atau berbicara dengan kamu Atau kamu hanya mendengar cerita-cerita dari orang lain Ya, pertanyaan ini membuka pintu diskusi yang panjang bu, Karena menjelaskannya tidak ringkas kita jawab, kita yakin Al-Qur'an itu dari Allah dan bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun. Karena isinya yang super luar biasa, mustahil bisa dibuat oleh manusia sehebat apapun. Isinya serba lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ungkapannya demikian indah mengandung nilai sastra tertinggi. Yang tidak bisa dibuat oleh manusia ahli sastra dimanapun Sampai Ini bu masih ngaji Jangan dulu ngobrol Sampai Pernah ada seorang ahli sastra Yang sastra Arab maksudnya Di zaman dahulu Yang paling ahli Coba bikin satu ayat yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran Dia bilang berisau waktu beberapa lama untuk mempelajari Al-Quran Dia masuk ke tendanya, Mempelajari salah satu ayat Al-Quran Setelah itu, setelah beberapa lama yang merasa dia cukup untuk uh, merenungkannya Dia keluar dan menyatakan tak ada seorang pun yang sanggup membuat yang seperti ini. Contohnya dia kemukakan satu ayat di ayat itu dia eh, terangkan nilai sastra yang super tinggi dari ayat itu. Dia mengatakan susunan kalimat dengan seindah dan serengkap itu tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia manapun. Ini salah satu contoh. Makanya Allah berfirman. Wain kuntu mfirebi mma nazana'ala abdinah, faktu bsurat min mithli, wadushuhadaakum min billahi, inkuntu sadkin. Kalau kamu merasa ragu terhadap Al-Quran, coba kamu buat satu surat saja yang semisal Al-Qur'an. Kemudian kamu panggil. Sahabat-sahabat kamu Teman-teman kamu untuk menolong kamu Kalau kamu memang Benar Jadi bu Siapapun yang mempelajari isi Al-Quran Pasti-pasti dia menyimpulkan Mustahil ini buatan manusia Dan ini pasti Buatan Pencipta manusia Ini yang pertama jadi kita mengetahui Al-Quran dari Allah setelah mempelajari isinya Bukan karena langsung Allah berbicara kepada kita Kalau Allah berbicara kepada kita, kita jadi Nabi dong Semua Muslim, semua orang Muslim jadi Nabi dong Kalau semua jadi Nabi, gak ada lagi keistimewaan seorang Nabi Karena semua Nabi Jadi gak sembarang orang mendengar langsung berita ini Itu yang pertama Terus apakah kamu yakin Bahwa Muhammad itu Rasul? yakin Karena apa ah, Sodorkan buktinya Dari segi kejujuran Musuh-musuh Islam pun Musuh-musuh Nabi dari kalangan orang kafir dan musyrik Menggelari beliau dengan gelar Al-Amin orang yang paling jujur enggak pernah satu kali pernah dusta. Selama 40 tahun tanpa dusta satu kali pun. Masa pas 40 tahun tiba-tiba berdusta dan yang besar. yaitu mengaku dirinya rasul umpamanya. Enggak pernah berdusta tiba-tiba ngomong begitu kan enggak mungkin. Berarti omongannya benar. Kedua, mujizatnya Isra Mi'raj Keluar air dari jari-jari tangan Bisa memperbanyak Makanan yang sedikit Bisa membelah bulan Bisa membelah bulan Al-Quran menyatakan wa wa qamar, Telah datang kiamat dan bulan telah terbelah Hanya ditunjuk dengan jari Kan waktu Nabi SAW menyatakan dirinya sebagai utusan Allah kepada orang-orang kafir orang kafir e, minta bukti, mana buktinya kalau kamu utusan Allah Nabi balik bertanya, menantang bukti apa yang kamu minta agar kamu percaya orang-orang kemudian berembut minta bukti yang kira-kira pasti tidak akan bisa dipenuhi oleh Nabi SAW selain itu sepakat tua dan bulan, coba dibelah Kan usai secara akal ya. Nabi saw menunjukkan telunjuknya ke arah bulan dan bulan terbelah dua. Tapi setelah kita ber mereka iman, ini hmm, tetap saja kluh tersebut tadi juga cuma ngolok-ngolok aja bukan dibuat-buat. Itu tak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tapi itu pasti urusan Allah subhanahu wa taala. Penjelasan jika seseorang Berada dalam situasi di bawah ini Apa yang harus dia pilih Satu, dibunuh atau Mengucapkan kata-kata kufur Boleh mengucapkan kata-kata kufur Asal tidak keluar dari hati Ini pernah Dialami oleh seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir Rasulullah Allah menyatakan Illa man ukriha Wakalbu mutma imun bil iman. Jadi siapa orang mengatakan kata-kata kufur, dia kufur. Kecuali kalau dipaksa, Padahal hatinya masih terpaut kepada iman. Dibunuh atau berzinah, jangan dua-duanya. Berzinah jangan, dibunuh ya lawan atau lahir. Tapi kalau enggak, maka lebih baik kita mati Karena apa? Kalau mati dibunuh bukan ikhtiar kita Kita bisa berusaha menghindar dengan cara melawan Tapi kalau berzinah dengan ikhtiar kita sendiri Termasuk, Jadi lihat apakah itu, itu eh, ikhtiar kita atau bukan Kalau ikhtiar kita jangan, kalau itu terlarang Kalau bukan ikhtiar kita ya gak apa-apa Seperti ada seorang wanita diperkosa sampai hamil Apakah dia harus mengguburkan kandungannya? Tidak boleh Karena diperkosa bukan kehendak dia Bukan ikhtiar dia Bukan keinginan dia Dan dia bukan orang yang berdosa dengan itu Tapi kalau mengguburkan kandungan Adalah hasil ikhtiar sendiri Hasil usaha sendiri Biarkan itu musibah Biarkan anak itu lahir Itu memang musibah yang sangat berat Dibunuh atau menyerahkan harta Dibunuh jangan Serahkan harta jangan, lawan Kalau kita mati, kita syahid Kalau dia mati, dia di neraka Dan kita tidak berdosa membunuhnya Pilihannya mengerikan-mengerikannya Harusnya mending dibunuh, mending diberi uang Nah harusnya gitu Jika ada teman kita pinjam uang Rp100.000 lalu ia membayar Rp120.000 atau mengembalikan uang itu disertai dengan memberi kue Boleh gak kita menerima lebihan uang itu atau kue tersebut apakah termasuk riba sementara kita tidak mengharapkannya, Boleh bu dan tidak termasuk riba kalau tidak disepakati sejak awal Umpamanya, ini kembalikan lagi 100 ribu ya kapan sajalah pas luangnya pas dikembalikan jadi 120 ribu yang 20 ribu itu hadiah dari dia atas kebaikan kita kita boleh menerimanya atau umpamanya ya 100 ribu ya sekantong kue atau 100 ribu ya sebuah mobil itu terima aja asal jangan disepakati dari awal pokoknya kembalinya 120 kalau enggak enggak akan dikasih ya, itu riba Nabi SAW kalau pinjam uang Atau pinjam suatu Suka dikembalikan dengan Lebih Itu boleh Asal jangan disyaratkan Dari awal Apakah dibenarkan seorang ibu dengan membawa seorang anak balita pergi taklim atau belajar dengan naik taksi termasuk ikhtilatkah? Termasuk Bu. Termasuk khulwat karena mahram yang dimaksudlah mahram yang sudah baligh. Jadi istilah ke, eh, apa kriteria untuk mahram ini berbeda dengan kriteria triinwan. <g rifle> Kalau triinwan bayi juga boleh kan? Ya bayi dia boleh. Kalau mahramnya. Kalau dewasa asal di belakang aja. Mohon berikan alamat kajian salafi daerah Jatinangor Bandung karena anak saya tinggal di sana. Kalau saya sendiri tidak ada jadwal di Jatinangor bu Ya wayahnalah apa wayahna teh. Wayahnya ke Bandung aja. Ada bis kota yang dia tinanggal Bandung sekali naik. Seorang perempuan telah dipaksa bercerai dari suaminya yang mempercayai perdukunan. Dipaksa oleh siapa nih? Dan sekarang telah menikah lagi. Tapi perempuan ini setiap hari seluminya suami yang telah diceraikannya. Apakah ini termasuk cobaan dan berdosakah si perempuan tadi? Ini yang memaksanya siapa? Seorang perempuan telah dipaksa bercerai dari suaminya yang bercerai perdukunan. Oleh keadaan, bukan dipaksa mungkin, terpaksa ya. Tergantung siapa orangnya orang tuanya, tergantung alasannya kalau pertama suami melakukan sebuah penyimpangan fatal seperti pendukunan atau ziarah kubur dengan cara yang syirik pokoknya melakukan penyimpangan fatal apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang harus dakwah adalah mendakwahinya terlebih dahulu, Menyat, memberi peringatan, memberi nasihat, memberi bimbingan agar dia keluar dari penyimpangannya dan itu butuh waktu dan keuletan. Setelah semua yang dilakukannya itu sia-sia tidak ada hasil, baru dia boleh lebih e, dibolehkan untuk secara syari meminta cerai dari suami seperti itu dan jangan terpaksa harus ikhlas terus nikah lagi dengan laki-laki yang tauhidnya lurus syukuri itu jangan diingat-ingat lagi suami yang sudah seperti itu karena walaupun umpamanya ganteng lemah lembut kayak raya tapi yang lebih utama agama karena agama ini menyangkut dunia akhirat lahir batin, dunia akhirat kalau hal-hal yang sifatnya duniawi kegantengan, harta yang seperti itu itu sifatnya sementara fana di dunia ini aja di akhirat mencelakakan kita jadi udah lupakan suami tersebut dan hadapi serta syukuri suami yang ada Itu yang terbaik Adapun kalau si isteri disuruh bercerai Oleh orang tua Pertama kita lihat Alasan dari orang tua Kenapa harus menceraikan suami Kalau alasannya syari Alasannya sesuai dengan syariat Maka lakukan Sebagaimana Abdullah bin Umar R.A. Oleh Umar disuruh menceraikan istrinya. Karena Abdullah bin Umar amat sangat mencintai istrinya. Tapi bapaknya kan harus ditaati bingung dia. Datanglah kepada Rasul sallallam. Kata Rasul sallallam, ati aba ka, taati bapakmu Akhirnya diceraikan. Kenapa diceraikan? Karena perintah Rasul sallallam. Untuk mentaati bapaknya dan mentaati bapak adalah ibadah yang wajib. Lalu kenapa Rasulullah SAW menyuruh ibnu Umar mentaati bapaknya Karena Nabi tahu Umar bin Khatah beradilahuan tidak mungkin menyuruh menceraikan kecuali karena ada alasan syar'i, i. bukan karena hawa nafsu, bukan karena Menantunya Tidak pernah ngasih uang lalu suruh diseraikan Tidak, pasti ada alasan syaranya. Itu alasannya Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal Radul uh, Rahimahullah Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad Hai hey, Imam Bapak saya nyuruh saya ngerikan istri saya Ceraikan tidak? Kata Imam Ahmad Jangan Jangan diceraikan Orang itu berkata Tapi bukankah Ibnu Umar Ketika disuruh Menceraikan istrinya oleh Bapaknya Kata Nabi Taati Bapakmu ya. Nabi menyuruh mentaati Bapakmu Kok engkau menyuruh Jangan ceraikan, jangan taati Bapak kan gitu Kok berbeda Fatwa Nabi dengan fatwa Imam Ahmad Apa jauh Imam Ahmad Hal Abu Ka Umar Apakah Bapakmu itu Umar Umar menyuruh menceraikan istrinya itu kepada anaknya Pasti alasan usara Sedangkan bapamu yang enggak berilmu Ia juga bukan orang yang multazim kepada Islam Pasti alasannya dunia Makanya jangan Jangan diseraikan Jadi sepintas seolah-olah fatwa Imam Ahmad bertentangan dengan Fatwa Nabi sepintas pada pada Imam Ahmad tahu hadis itu, tapi Imam Ahmad melihat kepada esensi dari fatwa itu. Esensinya adalah syari atau enggak gitu. Kalau syari laksanakan, kalau enggak jangan. Nah demikian juga kalau umpamanya kita disuruh bercerai oleh orang tua dari pasangan kita lihat alasan syari apa enggak. Kalau syari laksanakan, kalau enggak jangan. nanti si istri yang sudah menikah lagi dengan suami baru tapi masih ingat ke pertama itu karena mungkin masih awal-awal, kalau sudah berlangsung 6 bulan 7 bulan sampai tahunan akan lupa sendiri insya Allah keluarga saya kebanyakan orang Muhammadiyah dan Partai Anu Apakah mereka bermajhab salab, majhab. bukan majhab, bukan manhaj, manhaj salab Nggak, mereka anti, anti kepada kita Sampai kalau umpamanya kita mau mengisi pengajian di sebuah tempat yang dianggap strategis sebagai lumbung suara mereka kita ini dihalang-halangi, diprovokasi orang-orang di apa? di provokasi supaya jangan mengundang kita. dimanapun Saya termasuk orang yang terjegal karena itu Bu. Diundang ke satu tempat semua sudah siap tiket visa segala macam dijegal. Tapi karena semua sudah siap tiket dan visa, nggak bisa digagalkan berangkat. Pas berangkat tumbuh fitnah di sana selebaran bahwa ini adalah Ustad teroris, bahwa ini Ustad yang kasar keras, tidak beradab, sedikit sedikit bid'ah, sedikit sedikit kufur, sedikit sedikit sesat. Itu diadarkan tulisan itu. Jadi pas saya ke sana, saya ceramah kok judian mereka enggak terbukti satupun akhirnya mereka malu sendiri terus si panitia terus terang ke saya terus terang ke ustaz ke, ustaz itu, ke sini itu banyak yang mencegah nih lihat selebarannya baca oh iya oh iya oh iya saya itu mereka malu sendiri terus datang tolong ustaz e, dakwahi mereka agar mereka itu memilih partai kami saya sendiri ke ke itu di mana-mana di Jerman, di Belanda, Jepang, di Qatar seluruh. Sampai sejak 2 tahun yang lalu saya sudah menerima undangan dari Qatar. Nah, kemudian ternyata pas momen Ramadan sudah siap segala macam gagal. Kenapa gagal? Panitia tidak menjelaskan Tahun berikutnya diundang lagi Gagal lagi Akhirnya Mereka ngomong terus terang saja dijegal. Jadi tarinya semua sepakat Setelah menyetel rekaman ceramah saya Semua sepakat saya yang diundang Rupanya partai tersebut Ngontak pusatnya di Jakarta bahwa akan kedatangan Ustaz namanya Abu Haidar dari Bandung gimana diterangkan, oh ini Ustaz Salafi, jangan, akhirnya dijegal gagal setelah dijegal, gagal dan janggal jadi anti mereka itu, Bu ya ya, pertanyaan sudah beres, Ibu sudah cair lagi belum? ya kalau sudah kita teruskan. Silakan nggak apa-apa sambil minum-minum juga. Di juz berikutnya bu, juz kedua memu bab awal ini ada dua bab. Bab awal dan bab kedua. Bab awal menjelaskan tiga pasal: pasal pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan Bab kedua Menyangkut atau menjelaskan tiga pasal juga nantilah itu mungkin dua tahun lagi. Yang menjadi dasar dijelaskannya bab kedua Islam, iman dan ihsan. Ya bab satu, bab satu, juz kedua, juz kedua, juz pertama kan sudah, juz kedua. Bab awal Islam, iman dan ihsan. Karena ketiga hal ini merupakan cakupan ajaran agama ini secara keseluruhan Dan menjelaskan tiga tingkatan dari agama yang sempurna ini Tingkatan pertama Islam Kedua oh. Jadi Tiga hal ini merupakan tiga hal yang tercakup oleh ajaran Islam yang sempurna ini Dan menerangkan tiga tingkatan dari agama yang sempurna ini Tingkatan yang pertama Islam Tingkatan kedua yang lebih tinggi dari itu adalah Iman Dan puncak dari ketiga tingkatan agama ini adalah Ihsan Ini didasarkan ke kepada sebuah hadis yang disebut atau masyhur dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam. Ini didasarkan kepada sebuah riwayat dari Yahya bin Ya'mar ya Yahya bin Ya'mar menyatakan Kana awal mankhala fil qadar Bil basrah Ma'bad al-Juhani Orang yang pertama kali Berbicara tentang takdir Maksudnya mengingkari takdir Namanya adalah Ma'bad bin al-Juhani Di basrah Lalu aku pun berangkat bersama Humair bin Abdurrahman al-Humairi Ma'abad al-Juhani aku berangkat dengan Humair untuk melakukan haji atau umroh dua orang ini tabi'in tabi'in itu adalah orang yang sejaman dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar Islam dari sahabat. Lalu kata Yahya kami berkata: Laulakin ahdah min ashabi Rasulillahis Sallam. Fasaalnahu amma yaqulhu aulai ha fil qadar. Seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallam, kami akan bertanya kepada sahabat itu tentang apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir fa wafaq lana abdullah bin umar radhiyallahu anhuma dakhalal masjid maka kami pun dipertemukan dengan abdullah bin umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid kami duduk yang satu sebelah kanan yang satu sebelah kiri lalu diterangkan tentang pengalaman mereka di Basra yang bertemu dengan orang-orang Qadariyah. -orang Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Bagaimana yang sebenarnya? Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Fa idza laqita ulaihi Rahbirum, Ani bariun minhum, wa anhum buraun minni. Waladhi yahlfu bihi Abdullah bin Umar. Laukana ali ahadihin, nisla uhuun zahaban, faangfahu fi sabillillah, maqablahum Allah minhu hatta yumin bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu bertemu dengan mereka, mereka kata siapa bu? Orang-orang yang mengingkari takdir Kalau kamu bertemu mereka Beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun lepas dari aku Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan menyebut namanya Nama Allah Seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud Lalu emas sebesar gunung Uhud itu mereka infakan di jalan Allah Maka Allah tidak akan menerima infak mereka Sampai mereka beriman kepada takdir Kemudian berkata Abdullah bin Umar Haddathani Abi Umar ibn Khattab Telah menceritakan kepadaku bapakku Siapa bapaknya Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam za ka yaumin idda Kata Umar, ketika kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu suatu hari, Tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya amat sangat putih Dan rambutnya amat sangat hitam Kontras ya Tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas safar Bekas-bekas safar kan kelihatan keringetan, kumal, lusuh, dekil gitu ya Ini enggak seger, fresh Wala ya'rifuhu minna ahad Tapi tak ada seorang pun diantara kami yang mengenalnya Disebut orang jauh Tidak kelihatan bekas safar Disebut orang dekat Tak ada yang mengenal Hatta jalasa ilan Nabi SAW Sampai orang itu duduk di depan Nabi sallallahu wasallam lalu menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi sallallahu wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu wasallam. Kelihatan orang ini akrab dekat dengan Rasul sallallahu Sampai kedua lututnya juga ditumpangkan kepada kedua lutut Nabi dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang baru bertemu Pasti oleh orang yang sudah sangat akrab Waqala orang itu kemudian berkata Ya Muhammad akhbirni anil Islam Hei Muhammad Coba beritahukan kepadaku tentang Islam Lalu kata Nabi SAW Al-Islamu Anta tashhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salatu wa ramadan wa tahujjal bayta in istatafa Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah engkau menegakkan salat menunaikan zakat saum Ramadan dan haji ke Baitullah kalau kamu mampu di jalannya itulah Islam dari sini lahirlah rukun Islam yang lima orang ini berkata Sodak tak benar engkau kata Umar Fajirna lahuk ayat Allahu sabeku kami heran dengan orang ini bertanya setelah pertanyaannya dijawab membenarkan kayak yang apa kayak yang ngetes Coba terangkan tentang Islam Oh Islam ini gini gini gini ini Oh benar seratus kalau bahasa kitanya begitu Kala orang itu bertanya lagi, Akdurni anil iman, serangkan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, An tu'min abillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa riomil akhir wa tu'min abil khadari khairihi wa syarrih Kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya. Kitab-kitabnya para Rasulnya dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Orang ini kemudian berkata, Sodaq tak benar kau. Kalau orang ini kemudian melanjutkan, Takdir ni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan kata Nabi SAW an ta'burallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu ya Rabb ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya maka apabila engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu jadi tiga itu pertama Islam kedua Iman, ketiga ihsan itu tingkatan dari agama Lalu orang itu berkata lagi, "Fakhbirni anisaa'ah." Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'alaama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi pun tidak tahu. Yang bertanya pun tidak tahu. Siapa yang bertanya? Jibril ya. orang itu nanti Jibril Di akhir cerita orang itu Jibril Jibril tidak tahu kapan kiamat Nabi juga tidak tahu kapan kiamat Satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat adalah Allah Malaikat Jibril tidak tahu Orang itu berkata lagi Fahdurni an'amara tiha Coba beritahu kan kepada tanda-tandanya Kepadaku Tanda-tanda kiamat Nabi menjawab antalid alamatu rabbataha wa am tara alkhuffatal uratil ala dari asyah ya tatawwaluna fil bunyan tanda kiamat adalah kalau ada seorang hamba sahaya wanita yang telah melahirkan tuannya anaknya menjadi tuan bagi ibunya engkau melihat orang yang Kufat, kufat itu yang neker, bahasa Sundanya, yang tidak bersendal, tidak bersepatu, telanjang kaki, yang urat, urat telanjang pakaiannya, badannya, ala-ala, ala itu papa, fakir, miskin, riasha, yang tukang menggembalakan kambing. Yaitu atau walau nabi Yunyan, tapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Orang miskin sudah berlomba dalam mendirikan bangunan. Itu tanda-tanda kiamat. Kala Umar yang mewakilkan nabi sendiri berkata, sumantala ko faladi sumaliyah. Kemudian orang itu pergi. Setelah beberapa lama. Nabi saw bertanya kepadaku, Ya Umar, ada beriman Israel? Ya? Hey Umar, tahu tak siapa orang yang bertanya itu? Kol tu Allah Warosulu alam. Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi saw, Fa inna Jibril atakum yu'an binakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi, Jibril datang berbentuk seorang laki-laki yang hitam rambutnya tapi putih bajunya. Selain itu tidak diterangkan bagaimana warna kulitnya, hidungnya, wajahnya enggak, hanya cukup sampai di sana. Ini menunjukkan malaikat kadang-kadang bisa menjelma sebagai manusia atas izin Allah subhanahu wa ta'ala pertama kedua kenapa Jibril tidak langsung menerangkan kepada para sahabat bahwa Islam adalah ini imanlah ini, ihsan adalah ini kok melalui bertanya kepada Nabi s.a.w. Sel lalu Nabi yang menjelaskan? karena kalau Malaikat Cibri langsung mengajar menyampaikan hal itu kepada para sahabat, berarti para sahabat dari Nabi semua karena menerima wahyu makanya nah, Malaikat Cibri tidak langsung tapi melalui Nabi SAW dengan cara bertanya lalu Nabi SAW menjawab dan jawabannya pasti didasarkan kepada wahyu tidak ngarang-ngarang sendiri makanya oleh ma, oleh siapa oleh e, malaikat jibril seluruh pertanyaan dibenarkan seluruh jawaban dari nabi seseorang itu dibenarkan mungkin dari sering ada pertanyaan nanti apakah jelmaan malaikat tersebut hanya pada zaman itu apa mungkin terjadi sekarang mudah-mudahan gak ada yang bertanya begitu hmm. Nabi SAW pernah bu, dan bukan pernah sering menceritakan hadis yang menerangkan malaikat menjelma menjadi manusia untuk menemui manusia selain kepada Nabi kalau kepada Nabi Ibrahim itu ada dalam Al-Quran firman Nabi Lut ada dalam Al-Qur'an. Ada hadis yang menceritakan malaikat mendatangi manusia biasa. Contoh hadis terdapat dalam kitab bidal salihin bab mencintai sesama mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rajula Zara akhun lahu fillah fa arsalallahu lahu ilayhi al-malaik fa arsalallahu al-mala' ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah lalu Allah mengutus kepada orang itu seorang malaikat eh Afan, bukan seorang semalaikat Malaikat itu bertanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Orang ini menjawab, "Uridu an azura akhi Saya mau berkunjung kepada saudara saya namanya si fulan." "Mau apa? Apakah kamu mau memberi hadiah Bukan. Ada keperluan bisnis? Bukan. Lalu kenapa?" Orang itu menjawab, "Inni uhibbuhu fi laa'ku mencintai dia karena Allah." Malaikat ini berkata, "Innallaha arsalali ilaika liyukbiraka li'annahu yuhibbuka lihubbika iyahu semuanya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahawa dia mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu ini malaikat mendatangi orang biasa mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar ada tiga orang yang Mendapatkan musibah dari Allah Satu orang Botak Satu orang yang kedua Peluk-peluk koreng Seluruh tubuhnya Dan yang ketiga buta Ditanya oleh malaikat Si botak ditanya Apa keinginan kamu Dua pertama ingin rambut yang bagus Yang kedua ingin kaya Ya ini botak kemiskin. Lalu didoakan oleh malaikat dan diberi seekor kambing gunting. Maka kepalanya tiba-tiba berambut dan rambutnya super bagus. Dia bangga dengan rambut. Terus kambing gunting beranak-beranak-beranak sampai memenuhi Padang rumput Kedua Si koreng ditanya Apa maumu ya koreng yang miskin ini orang Dia menjawab Seingin kulit tubuh yang bagus Sembuh dari korengnya Dan ingin kaya Didoakan oleh malaikat Dan diberikan seekor sapi bunting Korengnya sembuh Kulit tubuhnya juga Bagus, mulus dan Sapi buntingnya berkembang Sampai banyak kayak raya dia Ketika si buta Ya buta yang miskin Apa keinginanmu? Saya ingin melek dan ingin kaya Didoakan Kemudian diberikan unta bunting Akhirnya dia sembuh dari butanya Melek bisa lihat Dan Untanya berkembang biak secara pesat jadilah orang yang tadinya ya cacat, ya miskin menjadi orang yang sempurna dan juga kaya nah setelah kaya ini malaikat mendatangi lagi ketiga-tiganya secara terpisah didatangilah si botak dia malaikat datang menyerupai orang botak persis seperti dia dulu ya botak yang miskin Dia minta sumbangan sedekah Atas nama Allah yang telah memberikan kepada engkau Rambut yang bagus dan kekayaan yang banyak Berikan saya seekor saja dari anak kambing itu Kata dia Enak saja, ini usaha saya Bukankah dulu kamu watak dan miskin seperti saya? Enggak, saya dah dulu juga bagus dan kaya Fa'in kuntakadiban kata mereka. Kalau engkau dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti sebaya kala, seperti dahulu sejak saat itu lambat laun rambutnya rontok lagi kambingnya satu demi satu mati lagi entah kena antraks, entah kena DBD, entah kena apa gitu entah kena flu burung atau flu kambing mati semua dia kembali botak, kembali miskin yang koring juga begitu nah pas kepada si buta kata si buta kau tidak masyarakat. Ambil semau kamu. Dulu kamu pernah uh, aku berkontru, betul. Dulu aku pun seperti kamu. Ya buta, Ya juga miskin. Lalu Allah mengaruniakan anugerah ini kepada aku. Sekarang, amin mau kamu. Berapa banyak unta yang kamu inginkan? kata orang ini sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menguji engkau dan engkau lulus tidak seperti kedua kama tawanmu, sekarang aku tidak butuh terhadap uh, uh, tawaranmu, sekarang milikilah kedua-duanya, iya kesembuhan dari kebutaan ya juga kekayaan pergilah malaikat jadi hadis tadi menunjukkan malaikat suka mendatangi orang, orang biasa bukan Nabi dan ini tidak dijelaskan apakah hanya berlaku di, di zaman ketika para Nabi masih hidup atau tidak yang jelas kalau tadi Malaikat juga dalam keadaan Nabi masih hidup karena apa karena memberikan pelajaran kalau yang dua tadi tidak dijelaskan zaman kapan Sehingga amat sangat mungkin Malaikat menjelma dan mendatangi Orang tanpa dia sadari Tanpa dia ketahui Dan rata-rata orang itu tidak tahu Para sahabat tahu tadi Malaikat iblil karena diberitahu oleh Rasul Sallallahu alaihi wa Jadi dari hadis Hidul ini tadi Kita mengetahui Ada Tiga cakupan ajaran islam dengan tiga tingkatannya yaitu islam iman dan ihsan nah inilah yang kemudian insyaallah akan kita bahas selanjutnya ini mukaddi masjid yang kedua bab yang pertama bu sampai di sini saja penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab alhamdulillah Apa bu? Malaikatnya apakah menjelma jadi laki-laki? Dari kasus tadi ya laki-laki. Tapi apakah hanya berupa laki-laki dan tidak berupa perempuan? Wallahu a'lam. Ya. Makan sambil berdiri. Dan. Boleh makan berdiri. Boleh enggak makan sambil berdiri? Jawabnya iya, boleh. Itu penjelasan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Pertama karena tidak adanya larangan larangan makan sambil berdiri apa yang tidak dilarang oleh syariat tidak boleh dilarang oleh kita berbeda dengan minuman kalau minum ada larangan tapi rasul sallallam juga pernah minum sambil berdiri nah rasul sallallam anis uh, surb anis surbi qaiman wohu yisrubu qaiman Rasul salsala melarang minum sambil berdiri, tapi beliau juga minum berdiri. Lantas robuk kaiman, wahyos robuk kaiman. Janganlah kau minum sambil berdiri, tapi beliau juga minum sambil berdiri. Ah, ketika memadukan ini, pertama bahawa beliau melarang untuk sesuatu yang kurang utama, bukan hal yang haram. Beliau memberikan bimbingan kepada hal yang paling utama Yaitu tidak berdiri ketika minum Tetapi tidak haram untuk berdiri ketika minum Makanya beliau memberikan contoh Dua-duanya Minum sambil berdiri mafdul Mfdul itu kurang utama Tapi sambil duduk afdal Afdal itu lebih utama Dan yang mafdul tidak dosa dan tidak haram kadang dalam momen tertentu Nabi melakukan yang mafdul meninggalkan yang asdal untuk menunjukkan kebolehan melakukan yang mafdul tadi Nabi saw kadang-kadang sholat sholat sunat sambil duduk padahal beliau bisa berdiri tapi kalau malas kata aisyah kalau Nabi takasul atau malas beliau sholat sunat sambil duduk, padahal bisa berdiri. Beliau melakukan hal itu untuk menunjukkan bolehnya sholat sambil duduk, walaupun bisa berdiri, tapi khusus dalam sholat sunat, sholat wajib nggak boleh. Adapun makan tidak ada larangan untuk makan sambil berdiri, karena tidak ada larangan. Maka kita tidak boleh melarang apa yang tidak dilarang secara syar'i. Wallahu a'lam. Soal. Kenapa beberapa orang Kristen yang bukan pendeta berkata bahawa mereka ketika berdoa bisa mendengar Tuhan berbicara langsung, berkomunikasi dengan mereka, berbicara dua arah dengan Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi Apakah orang muslim yang berdoa Solat dengan khusus juga bisa seperti itu Pertama Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Ya, betul orang-orang Kristen atau orang kafir Itu mendengar suara Yang mereka yakini itu suara Tuhan Padahal itu suara setan. Kedua, saya yakin mereka Tidak seperti itu Tapi mereka Karena penghayatan yang mendalam terhadap doa mereka, seakan-akan doa mereka itu terjawab dan seakan-akan Allah menjawab langsung yang uh, terdengar oleh suara hati mereka, terdengar oleh talinya hati mereka. Apakah orang Islam begitu? Ia ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Seorang hamba membaca surah al fatihah itu dijawab langsung oleh Allah. Iraqal al-Abdu al Alamin, qalal qala Allah Hamidani Abdi. Kalau hamba, kalau hamba seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin, Allah menjawab hambaku telah memuji aku. Kalau ham, uh, seorang hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Allah, Allah berfirman Ma'athna alaiya abdi Hambaku telah menyanjung aku Kalau hamba seorang hamba mengatakan Malik Allah menyatakan Majadani abdi Hambaku telah memuliakan aku Jadi ada dialog Penghayatan yang mendalam tentang hal ini bisa menyebabkan seolah-olah kita ini mendengar jawaban Allah Jadi makna bahwa mereka mendengar secara langsung suara Tuhan mereka Ada dua makna tadi Pertama betul terdengar suara yang mereka yakini suara Tuhan mereka perlu itu adalah suara syaitan yang kedua maknanya adalah mungkin penghayatan mereka yang mendalam merasakan atau menyebabkan seolah-olah mereka mendengar padahal tidak bolehkah seorang berkata Nabi Musa sifatnya temperamin karena pernah menonjok mata melakal maut berdebat dengan Adam dan melempar Taurat tidak boleh Bu Karena apa? Karena kalau dikatakan sifatnya temperamental Adalah memberi makna selalu begitu untuk hal-hal yang sekalipun sepele Tapi beliau marah pada saat yang memang secara syar'i mengharuskan beliau marah Dan itu marah yang tepat Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat melihat di cincinnya ada jari Eh, di jarinya ada cincin Cincin dari emas Oleh Nabi, cabut lalu dibanting Sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang kalian menyimpan api neraka di tangannya Apakah beliau temperamental? Tidak Dalam banyak kasus beliau amat sangat bijak dan lemah lembut Tapi dalam kasus tertentu yang mengharuskan beliau marah, ya marah tapi sekali dua kali marah pada momen yang tepat untuk marah bukan berarti beliau temperamental. Jadi beliau marah hanya pada momen yang mengharuskan beliau marah. Termasuk Nabi Musa AS, kenapa beliau menonjok malakul maut sampai matanya keluar? Sebab secara syari pada saat itu seperti itu jadi ada orang, nah ini malaikat, Malakul maut yang berwujud Seorang manusia Datang masuk ke rumah Nabi Musa tanpa salam Dan begitu masuk Langsung meminta nyawa Dan Malaku, Ma, Nabi Musa Tidak tahu bahwa itu malaikat Malakul maut Menurut syariat Nabi Musa Saat itu orang asing Yang datang masuk ke rumah tanpa izin Apalagi minta nyawa Itu boleh dicolok matanya termasuk, dan inilah kesamaan syariat Nabi Musa dengan kesariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi, kalau ada orang tiba-tiba masuk ke rumah kita tanpa ngetuk tanpa salam, langsung aja buka pintu, langsung masuk, colok matanya gak apa-apa, secara-secara kita tidak berdosa, cuma kalau di Indonesia berhubungan dengan polisi jadi jangan, jangan dilakukan nah, jadi Menurut syariat Nabi Musa Boleh orang itu diperlakukan seperti itu Makanya Ditonjok sampai kedua matanya Keluar Dan ini suhi diriwati Imam Bukhari, dan Bukhari. Lalu malaikat timut itu kembali kepada Allah Dan Allah mengembalikan lagi matanya Lalu disuruh untuk Menemui lagi Nabi Musa Nah lalu Begitu datang lagi Kata malaikat ini Kalau kamu mau terus hidup mu terus hidup sepanjang yang kau mau. Coba kamu tutupkan telapak tanganmu ke arah ke tubuh atau punggung sapi. Seluruh jumlah bulu dari sapi itu yang kamu tutup itu adalah jatah seta, jatah setahun untuk kamu satu bulu satu tahun. Jadi kalau yang satu apa namanya satu telapak tangan kira-kira ada seribu bulu. Oh uh, lebih lebih cuba je hitunglah. Nah dari ucapan itu Nabi Musa tahu ini malaikat, malakul maut. Akhirnya beliau rela untuk dicabut nyawanya, karena memang sudah masanya. Nah jadi itu bukan temperamental, tapi marah pada momennya yang secara syar'i mengharuskan untuk marah, membolehkan untuk marah. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sifat Nabi Musa temperamental Enggak, enggak boleh Pada keumuman, sifat karakter beliau lemah lembut Bijak Tidak temperamental Tapi pada momen-momen tertentu yang mengharuskan beliau marah, beliau marah Semua Nabi begitu Termasuk Nabi Muhammad SAW pada waktu harus marah, ya beliau marah Anak pernah datang ke kajian ustaz yang tergolong junior. Dan ada beberapa jawaban dari ustaz tersebut yang terkesan janggal walaupun ada yang pada akhirnya ia rujuk. Sekarang anak tidak lagi berani mendengar kajiannya lagi, mohon nasihat ustaz. Eh, uh, tergantung apa yang dimaksud dengan ustaz junior. Apakah ustadz tersebut sudah mendapat rekomendasi dari ustadz seniornya untuk mengajar, atau dia mengaj apa namanya nekat maju padahal belum layak umpamanya untuk mengajar akhirnya seperti itu. Jadi tanya kepada ustadz lain yang mengenal ustadz tersebut apakah dia sudah boleh ngajar atau tidak dan kalau sudah boleh, boleh gak saya duduk di majlisnya itu saja mengapa pertanyaan menyambung pertanyaan tadi, kenapa ormas tadi dan partai tadi anti salaf karena menurut mereka dakwah yang kita lakukan menggembosi dan mencegah tujuan mereka bagaimana tidak kita kan tidak menganjurkan orang untuk berpartai dan menganggap membuat partai itu sebuah kebidahan jadi mereka merasa tertonjok dengan itu ibarat pemabuk kita katakan, tidak boleh, mabuk itu haram apakah dia rujuk atau bak, tidak, dia nolok ke kita sembarangan kamu mabuk itu haram, tahu tidak mabuk itu enak ah gitu kan seperti itulah jadi dengan adanya dakwah kita mereka semakin tergembosi. Dia ya marah. Akhirnya mengegam dan menggembosi dakwah kita pula. Lebih baik pilih mana ikhwan yang sudah ngaji tapi belum mapan, apa yang sudah mapan tapi enggak mau ngaji. Pilih yang rajin ngaji dan sudah mapan kenapa Me -me menyediakan pilihan-pilihan yang susah-susah ya beda-bedanya doy kenapa enggak menyodorkan pilihan yang semuanya enak gitu <laughs> Apa memang tidak ada iman ya yang sudah ngaji dan sudah mapan? Banyak loh. Banyak. Tapi kalau kondisi yang kita hadapi seperti itu, kita lihat apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tun kaul marah li arba'in wanita umumnya dinikahi karena empat Pertama kecantikan, kedua harta, ketiga kehormatan, keempat agama. Kata Nabi falfar bi datti din paribatida nikahi karena agamanya maka kalau enggak kamu akan rugi ini juga berlaku bagi ahwat yang akan memilih calon suami nikahi karena agama, bukan karena harta, bukan karena kecantengan, bukan karena jabatan, popularitas, kehormatan bangsawan, bukan, tapi karena agama. Pernah kalau nggak salah entah di sini entah di mana, saya menceritakan tentang Julaibid pernah ya seorang laki-laki sahabat yang utam Karena di sini nggak salah ya ya itulah jadi seperti itu terakhir sholat sambil duduk duduknya gimana apakah boleh duduk bersimpuh bersila bersila bu jadi sunnah rasul sallallam kalau sholatnya sambil duduk Duduknya beliau bersila. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Bagaimana ruku dan sujud semampunya? Rukunya condong dan sujudnya condongnya harus lebih rendah daripada ruku. Ya. Wallahu a'lam. sudah habis seluruh pertanyaan Dan waktu yang kita miliki juga sudah habis InsyaAllah kita berjumpa kembali Dua pekan yang akan datang Subhanakallahum bihamdika Asyadu an la ilaha ila'at Astaghfiruka wa atubu ilaiku Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh